Sudah tahu, Mas. Toilet ada di sebelah sana, Mas. <tuhu> Tapi aku minta suaranya bareng-bareng ya. Yang di sini yang kenceng ya nyanyinya. Apa oh, panjen wit naseku Nah semuanya begini kanan kiri Kudune apa sebo. Okej. Okay. Salam. Permintaannya. Kapten Oleg.